パジニー パッケー、スラマツヤンパー、スラガンパー。スラマツヤンパー。 Nah, yang pelakunya walaupun dia tidak bersalah langsung dihakimi g i t u ya jadi kelanjutan dari nah, hukumannya i t u tidak pernah ada ya nah, jadi dengan alasan dilakukan oleh masa begitu pula ini ini pelakunya sini sudah ter, saya nilai sudah sangat keterlaluan ya memblokir jalan begitu enak-enaknya gitu ya kalau mau menonton bola ya harus konsekuensinya tuh harus ada tumpangan dan juga harus ada transportasi sebenarnya harus パーリースラガンバー。 Kayaknya semakin hari semakin semau-maunya warga. Ini mungkin karena kurang ada ketegasan dari yang paling atas. Itu saja ke bawah. Terus yang nomor dua、eh, dalam pelaksanaan e tindakannya seperti tadi berbicara sebelumnya. Kok、oh, kalau masa yang bergerak susah kali atau mereka nggak berani. Tapi kalau perorangan, baru satu butir takawanya sudah bisa masuk penjara. Itu aja Pak. Iya. パハリすーパーミンタトーロン、フォローマーディオン、スリッキー、アクモラシアジャ a ン、a リのモラノモサク、アパラタガス、ダンガプランイタガス、カメラカラン、ヤカバワ、ソモイコチャ、アカフワ、ガサラド、カロニコティーニファミンピンヤ。 Jadi、uh, kalau saya lihat itu kalau lagi kerumunan orang i t u jadi berlaku hukum lima dong. Jadi negara hukum macam apa negara kita ini? Terima kasih. Pak Hengki, selamat sore, silakan Pak. Ya, s o r r Saya pernah terjebak itu pak waktu beberapa hari yang lalu. Jadi sepertinya Persita t a n g g a y a n g mereka menjegal semua kendaraan memang di t e n g a h t e n g a h t e n g semua. Terus pada Pak apa? minta-minta juga seperti tidak paksa gitu, minuman atau nopo gitu, di bedor-bedor mobilnya ada yang l u y u k e n senjata tajam juga saya lihat sendiri c o b u Pak, a r a saya sih harus lebih t e g a s aja polisi, kalau bisa langsung ditangkap semuanya gitu itu aja Pak, terima kasih iya, terima kasih Pak Henggi, Pak d e d d y silahkan Pak iya Pak, itu harusnya pintu masuk t o l udah harus dijaga itu Pak jangan kasih, orang jalan kaki kok masuk ke dalam t o l Pak ya t u g a s n y a bagaimana itu ya Begitu aja Pak, terima kasih Ibu Tidi, Selamat s o r e s i l a k a n Ya, Selamat s o r e Ya, s i l a k a n Ibu Itu yang ada Kebijakan t r u k penumpangnya Yang akan nonton bola kan y a Jadi kita lihat di sini Pas ada kesenjataan sosial ya Di sudut lain pembangunan t o l diperlukan Tapi selain banyak rakyat yang masih Untuk mencari kendaraan Ini harus diperjuangkan juga Bagi karena kalau situasi seperti itu Ketika a itu strategi Menurut juga tempat、e, apa, Pertandingan bola itu Tapi kendaraan tidak ada Atau dengan jalan pintas Mencari kendaraan seadanya di jalan tol tadi Jadi kalau kita melihat seperti ini Kalau orang itu ada pembangunan lagi Lima jalan tol Jadi harus menurutkan rakyat itu Rakyat kecil di kiri kanan ya, maka akan terjadi kerusuan semacam itu yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena tidak ada lahan untuk mereka lagi. Demikian mas, terima kasih selamat、yeah. sore. y halo selamat sore. Selamat sore mas. Ya,、yeah, silakan pak. Ya,、yeah, kalau aparat mau tindak tegas itu kan sudah kriminal itu namanya. Tindak tegas saja, seperti saya di p e m a a n g kan juga. Jadi waktu kerus ada n a tauran w gitu waktu saya STM Ponco itu. Jadi nggak murni tawuran semua Jadi s e p a r u h itu ada yang bagi tugas Kalau ada ibu-ibu d i b a j a i Kalau ada ibu-ibu tengah jalan Ditarik a p a dijamret t a s n y a a p a kalungnya Nah itu harus tidak tegas saja Sebab tidak semuanya murni、um, perusul gitu Jadi tidak semuanya murni tawuran Jadi ada juga kriminal Jadi perlu tidak n tegas Terima kasih i Ya terima kasih Pak Bimo Pak a r y o s i l a k a n Pak Halo, selamat、ya. siang, Pak. Selamat sore, Pak Aryo. Selamat sore, ya.、E, menurut pendapat saya, ini begini, Pak. Bangsa ini memang dalam keadaan sakit, mungkin dari pemimpinnya sampai rakyatnya itu sama sakitnya. Dari saya sekian, n a n t Pak. y a Terima kasih, Pak Aryo. Berikutnya, Pak Yudi, silakan, Pak. Iya, selamat siang, sore.、Uh, ya, itu sih memang sudah、uh, tugas dari aparat. Saya kira ambil tindakan yang tegas. Itu s aja komentar saya. Iya. Pak Henki, sama sore, silakan pak. Ya sore. Saya pernah kejebak gitu, a pak. Waktu beberapa hari yang lalu. Jadi supporternya Persita Tanggerang yang mereka menjaga semua kendaraan memang di tengah-tengah tol semua. Terus pada pak p a Minta-minta juga seperti Di t a n g a n paksa di peminuman atau rokok gitu. Jadi b e n e r b e n a r mobilnya ada yang luyun a e senjata tajam juga. Saya lihat sendiri, pak. Saya rasa sih harus lebih tegas aja polisi. Pak bisa langsung ditangkap semuanya gitu. terima kasih y a terima kasih Pak Henki Pak Dedi silahkan Pak iya Pak itu harusnya pintu masuk tol udah harus dijaga itu Pak jangan kasih orang jalan kaki kok masuk ke dalam tol Pak ya petugasnya bagaimana itu ya itu aja Pak terima kasih Ibu Tidi selamat suri silahkan iya selamat suri silahkan Ibu itu yang aja p e b a j a k a n truk p e n u m p a n g n ya 何だ <Yeah. S 1> Atau dengan jalan pintas mencari kendaraan seadanya di jalan tol tadi Jadi kalau kita melihat seperti ini Kalau nanti ada pembangunan lagi lima jalan tol Jadi kita m e n i k m a t rakyat kecil di kiri kanannya Maka akan terjadi kerusuan h semacam itu yang sebetulnya tidak perlu terjadi Karena tidak ada lahan untuk perpeka lagi demikian mas, terima kasih, selamat sore ya, halo, selamat sore selamat sore mas ya, silahkan pak ya, kalau aparat mau tindak tegas itu kan sudah kriminal itu namanya tindak tegas saja, sebab saya pemantam juga jadi waktu kerusaha ada tawuran gitu, waktu saya STM Bonco itu, jadi n gak g murni tawuran semua, jadi s e p a r u h itu ada yang bagi tugas kalau ada ibu-ibu di bajai, kalau ada ibu-ibu tengah jalan, di t Ari, k apa dijamret tasnya apa kalungnya, nah itu harus t i d a k t e g a s saja, sebab tidak semuanya murni、e, perusuh g i t u jadi tidak semuanya murni tawuran, jadi ada juga kriminal, jadi perlu tidak tegas. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bimo. a r y o silakan h Pak. Halo, Selamat、ya. siang Pak. Selamat sore Pak a r y o silakan. Sore ya.、E, menurut pendapat saya ini begini Pak, bangsa ini memang dalam keadaan sakit, benar tidak? Mungkin dari pemimpinnya sampai rakyatnya itu sama sakitnya. Dari saya, sekian aja Pak. Ya, terima kasih Pak Rio. Berikutnya Pak Yudi, silakan Pak. Iya, selamat siang. sore、uh, Ya, itu sih memang udah uh, uh, tugas dari aparat. Saya kira ambil tindakan yang tegas. Itu aja komentar saya.、Ya.